<girly> Dikasih lagu yang kedua spesial buat semuanya yang ada di sini juga buat yang ada di sana. <girly> ada yang ditinggal pergi jauh sama pacarnya nggak ya di sini ya? Abang tadi Evi Ki Ade. Gila! Oh.